Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulullah Muhammadin Abdullah wa ala alihuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu la nabiha futuhal arifin Wa tufaqihu nabiha fidin wa ala alihuh sahbih Amma ba'd Alhamdulillah malam hari ini bisa ngumpul lagi di Majlis Ar-Raudah dalam keadaan sehat wal afia. Ibu-ibu mohon maaf latihan di atas. Ya. Nanti Insyaallah kalau bangunannya sudah jadi semua untuk yang ibu-ibu yang tak kuat ke atas nanti posisinya di bangunan yang lama. Nanti akan saya buat senyaman mungkin sehingga nanti yang yang kuat ke atas Mary Itu kok yang di bawah enak betul gitu ya Tapi itu nanti ruangan VIP Jadi yang gak bisa naik ke atas Nah kalau jenengan bisa naik ke atas Tapi kok duduknya di bawah Berarti jenengan menuakan diri sendiri Ya saya ingin merenahkan nanti Yang kalau ke atas kan mungkin ada yang hadir apa Agak sepuh kalau jalan naik ke atas itu Takut kepreset dan lain sebagainya Insyaallah kalau sudah selesai bangunannya akan saya pernahkan. Sementara seperti ini dulu, ya. Kita akan melanjutkan sekilas tafsir surat Al-Fatihah. Dan kita pada Jumat yang lalu sudah sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah bahas apa itu arti rabb Ya, rob itu artinya secara umum yang maha menciptakan dan mampu memelihara. Jadi maha memelihara, bukan sekedar menciptakan. Menciptakan dan juga memelihara ciptaannya. Dan setelah kita renungkan bagaimana sebagian dari cara Allah memelihara ciptaannya yang kita ketahui, maka kita pun akan berdecak kagum dan mengucapkan subha. Allah. Kemudian kita mengetahui diri kita ini lemah, diri kita enggak punya apa-apa, digrojok, diguyur nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin kita mengenal Allah, yang ada semakin syukur. Ya, semakin mengenal Allah yang ada semakin syukur. Tapi ketika disebut Allah ini yang mengeta meng, meng, mengatur alam semesta, memelihara alam semesta, Maka ya timbul ketakutan Kita ini kecil lemah Berhadapan dengan zat yang maha agung Zat yang maha maha besar Sedangkan kita banyak Salahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh Allah kemudian dihibur lagi Oleh Allah dihibur lagi Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Diulangi lagi Yang sebelumnya Di basmalah itu udah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Ternyata setelah alhamdulillah Allah ulangi lagi dua namanya Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Sebetulnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya sama, seperti yang sudah saya terangkan. Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu artinya sama. Hanya saja dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan samakan tidak enak. Ada aturan penerjemahan. Kalau dua kata artinya sama Maka ketika menerjemahkan cari kata yang sepadan Jadi kalau kasih itu sama Sayang artinya juga sah, sama Maka disebut yang maha pengasih Lagi maha penyayang Pertanyaan ya? Kalau memang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya sama Sejatinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu Apa toh? Ya, sejatinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa? Dikatakan oleh Imam Abdul Qasim Al-Kushairi dalam tafsirnya, Tafsir Kushairi yang dimaksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah Dia Allah. Ya, Dia Allah. Berkehendak memberi nikmat. Jadi dikatakan menyayangi, Maha menyayangi, itu karena Allah berkehendak untuk memberikan nikmat. Ini kita bahas insya Allah satu jam. Setuju? Ya. Berkehendak memberikan nikmat. Kalau kita punya Tuhan. Tuhannya senangnya ngasih nikmat. Sebetulnya berhubungan dengan Tuhan seperti ini enak atau enggak enak? Loh, kita punya Tuhan. Tuhan kita ini kalau bahasa bahasa gaulnya, bahasa kasarnya gitu ya. Kalau dalam dalam hubungan manusia dengan manusia, ada orang baik hobinya ngasih hadiah. Ada orang hobinya ngasih hadiah. Kira-kira kita jadi teman orang tadi senang atau tidak senang? Senang ya? Kalau punya teman, hubungnya ngasih hadiah. Dikit-dikit ngasih hadiah. Dikit-dikit ngasih hadiah. Nah Allah itu Tuhan yang selalu suka memberikan hadiah. Selalu suka memberikan hadiah. Selalu suka memberikan nekmat. Nah kalau Allah selalu suka memberikan nekmat, Berarti nikmatnya Allah bisa dihitung enggak? Enggak bisa Lawang itu udah jadi namanya Allah Sifatnya Allah, suka ngasih Ya suka? Suka ngasih Dari sini Dari nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini Mestinya kalau kita mau duduk Satu hari saja merenungkan Apa yang sudah Allah berikan kepada kita Ya nanti kembali lagi Adanya Alhamdulillah Ya, kembali lagi adanya Alhamdulillah Tapi coba sekarang di, dihitung Apakah kita sudah pernah duduk Ngitung apa yang sudah Allah berikan kepada kita Ibu-ibu yang di atas Sudah pernah ngitung Bu? Belum ya. Yang diberikan suami sudah pernah dihitung? Sudah Terus jawabannya Yang diberikan banyak atau banyak yang belum diberikan? Biasanya jawabannya banyak yang belum diberikan Yang sudah diberikan itu dilupakan Itu wajar perilaku istri Betul ibu-ibu? Oh betul ngaku kan? Dan ternyata perilaku istri yang begitu Itu dialami oleh seluruh manusia secara umum Manusia itu terhadap Allah ya seperti itu Manusia kepada Allah itu tidak ngitung yang Allah berikan Tapi ngitung yang belum Allah berikan Betul Seakan-akan yang belum Allah berikan, itu bukan pemberian Padahal kalau Allah belum ngasih, itu berarti Allah lagi ngasih Aneh ya Kalau Allah belum ngasih, itu berarti Allah lagi ngasih Karena Allah tidak pernah tidak ngasih kita Allah selalu ngasih Jadi belum dikasih atau tidak dikasih Itu berarti lagi dikasih oh, Mana mungkin Tobit Mana mungkin Yai? Mana mungkin Ustadz Lawang saya pengen motor gak dikasih Kok katanya saya udah dikasih Contoh begini Pak Bapak punya anak umur 2 tahun Minta Motor Ya minta mau mo. Motor Misal ya Ninja Kawasaki 250 cc Pak belikan motor itu pak Pak belikan motor itu pak Saya mau nanya Bapak kasih atau tidak kasih Tidak Kalau bapak kasih berarti bapak ini termasuk waras atau sakit jiwa Perlu diobatkan ya Tidak dikasih kan Kenapa enggak dikasih? Masih kecil. Jangankan naik, naik motor mengendarai. Naiknya motor saja belum bisa. Megangnya juga tidak Mam, mampu. Artinya kalau dikasih, anak ini mainan motor tadi yang terjadi justru kebruan motor mati. Ya, kambruan motor terluka. terluka. Makanya bapaknya memutuskan tidak memberi. Bapak yang tidak memberi anak ini sebetulnya Lagi ngasih atau enggak ngasih? Ngasih, ngasih apa dia? Kasih sayang nyelamatkan anak Anaknya Lagi memberikan kasih sayang Justru nolaknya itu sayang Enggak ngasihnya itu lagi ngasih Nah banyak hal yang mungkin kita rasa kita belum diberi oleh Allah Itu bukan belum diberi, sudah diberi Sudah di beri justru ketika Allah menahan itu Allah memberi. Paham? Jenengan paham boleh, enggak paham ya enggak apa-apa. Karena enggak semua orang harus pa, paham. Oh, ini judulnya pembahasan yang rodok dhuwur titik ya. Enggak paham enggak apa-apa ada ada kelas-kelasnya. Enggak paham berarti kelasnya belum paham. kan betul loh ya. Nah, kalau yang sudah paham berarti kelasnya sudah apa? paham. Kan cuma ada kelasnya dua Satu sudah paham, satu belum. Paham, jangan paksa orang untuk pa, Paham, tapi kita doakan Agar semua orang bisa Paham, Ini kalau kita udah paham ini enak Minta anak Kok belum dikasih, itu sudah dikasih Ya mungkin Kalau dikasih anak, jadinya seperti Bibu zaman sekarang Belum punya anak, dungo Dua, tengkiyai Habib, ustad Paranormal sampai orang gak normal Didatengin, tolong. Ya, lihat orang gila dikirani wali, gitu kan? Tolong doakan anak saya. Saya biar punya anak. Doakan saya biar punya anak. Berjuang nih minta kemana-mana doa, ya. Tak doa. Eh hasilnya dapat hamil istrinya. Istrinya ha? hamil. Kemudian lahir punya anak. Setahun disayang. Dua tahun disayang. Kiran tujuh tahun dimaki-maki anaknya. Delapan tahun dipukul anaknya. Sepuluh tahun tempeleng itu anaknya. Saya mau nanya. Ibu ini, bapak ini yang berbuat seperti itu. Dapatnya pahala atau dosa? Dosa. Nah, ini belum dikasih. Bisa jadi kalau dikasih dalam pandangan Allah. Nanti jadinya seperti model ibu-ibu yang seperti itu. Ada enggak ibu-ibu yang begitu? Bapak yang begitu? Ada. Oh, enggak ada. Bapak ya ada, ibu ya? Ada. Maka judulnya kan sampai ada apa itu? Komisi apa itu? anak ke? Pelindungan ah? Karena ada orang tua yang kasar pada ah? Anaknya minta-minta oh, Dikasih tapi kemudian anaknya Diabeikan, anaknya dimaki Dimarah, dipukulin, di, dikecil-kecilkan Dihinahi, hinakan Na'udzubillah, amin Maka ketika orang minta anak Belum dikasih, nah, itu kebaikan Buat dia Nanti kamu kalau dikasih paling ya modelnya Sama dengan yang begitu, jadinya tambah Tidak baik, sakno anakmu lebih baik enggak punya anak dulu. Lebih baik enggak punya anak dulu, minta jodoh kok enggak dapat-dapat. Itu lagi dikasih. Kok lihat eh ke Mas Edwin semua. <laughs> Lihatnya kok kemas Edwin semua? Kenapa ini? Eh, ya, karena beliau sudah minta tapi belum dikasih. Kasih. Itu berarti sudah dikasih. Karena Bae menowo kan banyak kasus orang nikah, orang ni nikah. Eh nikah jalan setahun ketemu pasangan yang Apa ketemu wanita lain Ya kan ketemu wanita lain Jatuh cinta dengan wanita ta Tadi akhirnya rumah tangganya dibubarkan Nikah dengan wanita ter tersebut Ya Nah karena ini mas Edwin baik Mintanya beneran baik Allah sayang jangan dikasih dulu Daripada nanti kalau dikasih nasibnya sama Dengan yang model begitu-begitu Nah ya? Na Udubillah amin Dalek, dipilihkan dulu satu yang pas Yang ayu hati gitu ya Yang cocok, Wah, amin semua ini ya. masyaallah. Allah Lalu, Ayu itu ada yang meneram ke hati Ada yang meneram hati, makanya ayu Yang meneram hati Rabbana hablana min azwajina wadhuri Yatina kurrata ayun Itu arti kurrata ayun itu yang meneramkan Meneramkan hati nah, Ini enggak dikasih, belum dikasih Berarti sudah dikasih Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim yang ngasih, senengnya ngasih hobinya ngasih nah kita punya Tuhan yang seperti ini kok takut gak dikasih, kan lucu takut hidup, kan lucu kita takut nanti sengsara takut susah, kan lucu mestinya jangan takut sengsara, jangan takut susah karena Allah tidak akan buat kita susah Allah tidak akan buat kita sengsara aku ini maha pengasih aku ini maha penyayang jangan khawatir lah kita ini aneh satu hari baca Al-Fatihah 17 kali Tapi resah selalu ada dalam hati Dolar 13 ribu lebih ini, Ya, yeah. Iya Dolar 13 ribu loh Lebih ini, Bib Gimana ini, Bib Apalagi Beras naik terus ini, Bib Ayo, apalagi ha? Berambang naik Apalagi apa bu? Kambing, kambing naik. Kambing, kambing. Oh kambil. Ya. Kambil. Ha? kambil. Apa bu? Wombok oh, naik. Apalagi? Sampai ibu ibu pun naik ke rawa itu. <laughs> Semua Naik, naik ni barang barang naik naik naik naik. usah bingung. Jangan khawatir. Mungkin kita punya Allah yang hobinya tidak? Pasti jangan khawatir. Biar semua naik. Terserah yang mau naik-naikkan. naik, -naik kenter, Terserah. Nanti Allah yang atur. Ya Rabbi. Tinggal laporan. Toh, ya Ya Allah. Lombok naik beras. Naik dolar. Naik semua. Naik, naik. Tolong rezekiku juga. Naik. Selesai. Tidak nah, punya keyakinan tidak sama Allah? Nah, kalau punya keyakinan kan enak. Mengerti Allahnya. Sukanya tidak? Nasih. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Ada satu yang menarik Manusia itu Punya sifat dasar Sifat dasar Minta dikasihi Dan minta mengasihi Manusia itu punya sifat dasar Minta disayang Dan pengin juga nya, nyayang Bapak, saya mau nanya, jenengan hidup kerja terus tanpa ada yang nyayang, kira-kira sanggup? Tidak atau? Minimal ada teman yang perhatian, betul kan? Ya itu bujangan biasanya. Karena perhatiannya cuma dari teman, berarti bu, bujangan. Atau duda yang tidak dapat pasangan, kan begitu. Nah, karena judulnya, dari eh, tadi, perhatiannya cuma dari to, teman. Butuh disayang, manusia itu butuh disayang, minta disayang. Tapi manusia juga minta menyayang, itu kebutuhan pokok manusia menyayang dan disayang. Nah biasanya kita nyayang, nyayang itu kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita, betul kan? Jadi kalau kita bisa menyayang, kemudian yang kita sayang itu puas, kita pun jadi bu, puas. Judulnya ya. Suami itu nyayang is istri, ayah ibunya yang ah, anak, kan begitu ya? Itu ada kepuasan kebu, istri nyayang swa, suami, karena ini kan pasangan, ya pak pasangan. Biasanya yang lebih tinggi nyayang yang lebih rendah, hendaknya yang tua menyayangi yang muda, kan bahasa, bahasa hadisnya kan seperti seperti itu yang muda bukan menyayangi yang tua, yang muda memuliakan yang tua, yang tua fal menyayangi yang muda, yang besar menyayangi yang kecil, yang punya kekuasaan menyayangi rakyatnya yang enggak punya kekuasaan. Seharusnya seperti itu. Lah kalau ini dijalankan, kalau ini dijalankan, maka manusia akan mendapatkan kepuasan. Akan mendapatkan kepu Kepuasan. Tapi ada satu hal yang manusia gak bisa puas Gak mungkin bisa puas Kebutuhan untuk disayang Kebutuhan untuk disayang Karena manusia itu kalau disayang sama Orang yang serupa Yang sayangnya sama dengan dia Itu gak puas Boleh saya kasih contoh pak? Boleh Ada seorang pria Punya istri Dia nyayangi istrinya eh, Terus dia juga disayangi Istrinya Kalau pria ini menyayangi istrinya Sepenuh hati nah Istrinya menyayanginya cuma seperempat hati Puas tidak kira-kira? Tidak puas, betul kan? Suami menyayangi sepenuh hati Istri menyayangi sepenuh hati Itu juga kadang masih terasa belum Puas Masih butuh, butuh kasih Sayang Makanya, biar manusia ini puas, manusia harus dapat kasih sayang dari zat yang Maha menyayang. Nah, Allah pun katakan, aku siap menyayangi kalian. Aku siap menyayangi kalian, semua, dan aku sudah menyayangi kalian, semua. Allah ngasih tahu, makanya kalau kita sudah menempatkan diri kita, nyari kasih sayangnya Allah. Cari kasih sayangnya Allah. Hidup ini jadinya... Puas Maka banyak orang udah punya duit banyak Tapi hidupnya galau Kurang kasih sayang Betul gak? Kan aneh ya Kok sampai kekurangan kasih sayang Aneh atau? Nah karena salah Cari kasih sayang dari manusia Lawang setiap manusia itu butuh kasih sayang Lawang kita minta kasih sayang Sama orang yang butuh kasih sayang Kan repot Nah kalau Allah gak butuh disayang Allah enggak butuh di disayang. Wong Allah itulah yang maha penya, penyayang. Wong kasih sayang itu miliknya Allah. Seharusnya kita minta sayang dari Allah baru pas, baru pas. Pertanyaan. Monggo silakan diunjuk yang udah dapat kopi malam hari ini. Ya, silakan diminum. Pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian dan termasuk pemirsa di rumah. Kira-kira selama ini kita nyari kasih sayang dari manusia atau dari Allah Jangan ngaku-ngaku dulu Allah, Allah, Allah Ternyata gak diperhatikan suaminya marah Bilang katanya nyari kasih sayang dari Allah Itu berarti kan kalimatnya kalimat pal, palsu Manis di bibir, kecut di hati ini alhamdulillah ngomong begini ibu ibu di atasnya ada manfaatnya saya nggak lihat langsung soalnya <laughs> ya tapi ibu ibu bisa lihat saya ya dari mana kok bisa lihat oh ternyata sekarang punya ilmu ya Baya, walaupun nggak lihat ke bawah bisa lihat saya loh. ternyata lihatlah layar jadi begitu kebanyakan kita ini manusia lupa mintanya sayang saya bukan kepada Allah mintanya sayang saya kepada Manu Sia, maka kata Allah seakan-akan yo rasa no, pernah puas. Maka hatinya kan pincang, terseok-seok hatinya berjalan ini, hatinya mengalami labil, mudah mudah jatuh rapuh. Nah orang yang sudah menjadikan hidupnya hanya butuh kasih sayangnya Allah, ya Allah ngasih sayangnya dikit dia langsung mabuk. Bapak-bapak mohon maaf ya Kita bicara yang romantis sedikit boleh Bapak romantis saya ganti posisi duduk Ini bab kasih sayang ini mang bab yang paling mengerikan Seluruh dunia itu cari kasih sayang Yang masih normal loh ya Nah kalau udah gak beres otaknya ya Rusak ya wallahu Tapi yang normal cari kasih sayang Perhatikan, lagu-lagu Dandut, pop Rock, keroncong Apapun itu Yang dibahas tentang apa Kasih Sayang, love, cinta Betul kan? Betul enggak? Ya. Isinya hidup Wah, itu ada Habib Eki itu Nah, ini ada teman saya Habib Talib ya. Teman dari mulai SD sampai SMP, teman SMA pisah gitu ya. Seringnya ketemu di jalan ni. Kalau datang delik soalnya. Ya, boleh dilanjutkan? Butuh kasih, sayang. Itu manusia. Lagu isinya juga tentang kasih, sayang. Betul tak? Ingat lagu Nasi Daria? Nasi Daria yang itu loh, perang-perang gimana tadi? Berdamai dan per Terus. Terus. Kok gitu terus? Maksudnya lanjutkan syairnya. Ali masih ingat? Damai. Damai. Terus jadi yang ngarang lagu juga bingung-bingung banyak orang cinta damai tapi perang makin ramai. lah ini manusia ini aneh manusia itu yang dibutuhkan kan cinta kasih sayang, damai itu kan cinta kasih sayang, tapi perang semakin ramai. betul ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada kasih sah, sayangnya Allah, rahmatnya Allah dan berkahnya Allah, butuhnya Cinta butuhnya kasih sayang, oke? Okay. Udah siap semua? Ini menarik loh ya. Kopi sudah diminum? Jenengan saya belum. Seorang wanita, seorang wanita, pagi disapa. Siang dihampiri Sore dihantar Malam ditemani Malam ditemani Saya mau nanya Kira-kira wanita seperti ini merasa seneng atau sengsara? Loh ibu itu Seneng kan? Pagi di sapa? Sayang Oh istrinya kan? Gimana pagi ini kabarmu? Senang dia. Ya. Siang ditemenin. Diajak makan. Diajak keluar. Diajak jalan. Jalan. Sore. Dihantarkan. Yuk pulang ke rumah lagi. Malam. Sudah ditemenin. Berdua. Ya. Ditemenin ber, berdua. Diperhatikan. Betul nih sama suaminya. Pengen apa? Kasih baru mikir suaminya udah paham <tuh>, banyak yang tersenyum tuh ya baru mikir suaminya udah apa paham saya nanya istri seperti ini bahagia enggak? bahagia atau baru dikit baru baru dikit baru dikit merasakan kasih sayang suami dia sudah mabuk kepa, kepayang Nanya Itu tadi kan istri bisa merasakan Kasih sayang suami itu Artinya enak, terem, ayem Dia katakan Aku gak pengen apa-apa lagi Yang kucari semua udah kudapat dari suamiku Betul ya? Betul Nah kalau sekarang saya ngajak jenengan mikir naik dikit Nah kalau bisa merasakan sayangnya Allah kira-kira bagaimana ya? Hati bisa merasakan sayangnya Allah. Kira-kira bagaimana? Tentrem enggak hidupnya? Tentrem enggak? Tentrem biasa atau luar biasa? Kira-kira mabuk atau enggak mabuk itu? Wong oh, kalau baru kena merasakan sayangnya seorang pria, wanita mabuk, kepayang, bahkan rela bunuh diri demi pria itu. Mulutnya tok yang ngomong. <gulau> Ngelakoni yang enggak berani. Alhamdulillah, amin. Amin. Ya. Dan sebaliknya, dan seba sebaliknya. Lalu bagaimana manusia yang bisa merasakan sayangnya Allah? Seorang bapak tiba-tiba dicium oleh anaknya, bapak dipeluk, dia merasakan sayang anak itu menghunjam masuk ke dalam hati mak. enak betul ya dicium sama anak. Bayangkan kalau kita bisa merasakan sentuhan-sentuhan sayangnya Allah, itu hidup kita. Masih butuh gak kasih sayang? Hah? Kita udah merasakan sayangnya Allah Tadi seperti bapak merasakan sayangnya anak Gak butuh sayangnya orang lain Gitu kan? Istri bisa merasakan sayangnya suami Gak butuh sayangnya orang lain Ketika seorang manusia bisa merasakan sayangnya Allah Dijamin Tidak butuh pada sayang yang lain Selain Allah gak butuh dia Dia merasakan kenikmatan yang luar Biasa. Nah, anehnya, kau dah lebih Muhammad kisah dikit. Ini ngobrol, ngobrol sayang. Anehnya Habibnya muncul nih. Anehnya. Kita ini sama Allah dijor macam-macam. Dukasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, sampai hari ini. Gitu kok bi gak bisa ngerasakan sayangnya Allah. Berarti kita ini sebetulnya uret apa mati. Nanya, ini semua ini tersenyum-tersenyum menyerah kalah atau? kurang apa Allah saya mau nanya Allah kurang apa? Udah dikasih kan sama Allah macam-macam kita ini dikasih dan dikasih dan dikasih dikasih dikasih dikasih dikasih dikasih kalau kita katanya Rasulullah jubilatinovus dihobimah asana ileha alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam jiwa manusia dicetak sedemikian rupa akan jatuh cinta pada orang yang berbuat baik kepadanya hadit ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ngerti sehingga untuk memikat hati orang dikasih hadiah terus dibaikin terus maka orang itu akan jatuh cinta Cinta itu sudah jadi wataknya manusia. Sehingga ketika manusia dibaikin kok dia tidak bisa jatuh cinta. Berarti hatinya sudah rusak. Orang ini tidak nur, normal. Betul begitu? Nah, kalau kita ada orang tonggo ngasih hadiah terus. Atasan ngasih hadiah terus. Teman ngasih hadiah terus. Kita pun akan jatuh cinta. Kita akan merasakan sayang dan kita akan senang. Sementara Allah tiap detik ngasih kita hadiah macam-macam. Kita jatuh cinta tak sama Allah? Ini jangan asal-asal ngomong jatuh cinta loh ya. Oh, cinta tu ada rasanya kok. Contohnya begini, ketika nyebut nama Allah tu, hati sudah bisa ayem atau biasa saja. Kalau ayem itu walaupun utang banyak, enggak terpikirkan. Wah oh, ini diajak dikir utang banyak, ayo berzikir. Albizikirilah hidmat ma'inal. Kuluh Dengan berpikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Ayo, sebut Allah, Allah. Ya, ayo, kapan aku tentram? Utangku ralunas kok. <laughs> Ngeyel kan? Begitu ngakunya, udah merasakan cintanya. Allah. Nah, orang yang paham Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka hidupnya ya ayam tentram, enak betul. Gitu. Nah, kenapa? Dia kerasa. Ya Allah, sayang betul sama saya. Ya. Oh, saya ini sampai sekarang masih dikasih hidup. Jadi muslim, jadi mukmin. Saya punya orang tua. Saya punya anak, saya punya pasangan hidup. Saya ini punya teman. Saya bisa bisa hidup tidak di tengah hutan. Saya hidup di tengah masyarakat uh, umum. Kemana-mana saya mudah, walaupun motor masih utang, ngutang. Loh, misal gitu kan. Tapi kan merasakan eh, nekmat. Nah, kenapa kita disayang Allah sedemikian banyak? Kok kita masih merasa sengsara, merasa sumpuk, merasa sedih, merasa macam-macam itu. Berarti kan hati kita mati. Udah jangan ngaku-ngaku hatinya hidup. Terus ngaku kita ini hati kita mah mati. Lain dengan orang-orang yang soleh. Contoh. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala Anha. Rabi'ah Al-Adawiyah itu sholat. Allahu Akbar. Di penjara. Di penjara. Sholat. Tengah-tengah sholat ada orang yang jahat melemparkan ular. Berbisa. Bukan cuma Satu. Satu karung itu. Ditaruh di tempat sujudnya. Coba kalau itu saya, bapak, ibu. Kira-kira itu Allahu Akbar atau langsung Allahu Akbar lari mencolot. Hah? Loncat gitu kan. Solatnya ba, batal. Betul begitu? Ya. Rabi adawiyah gak begitu. Allahu Akbar. Tetap solat. Rukuk tetap rukuk, sujud tetap sujud Ngadepi ular, ini adegan berbahaya Jangan dipraktekan di rumah <laughs> Jangan oh Ini Orang-orang yang soliha Sudah sampai makom cinta kepada Allah bisa ngerasakan cintanya Allah bisa ngerasakan dia Beliau bisa ngerasakan Begitu sujud, loh, Allah ya maha ngerti loh, Hambaku ini jatuh cinta padaku Dia gak lihat lagi yang namanya ular Namanya dunia yang diinget Cuman a. Ah, Aku. Maka ketika sujud ya ularnya sama Allah disuruh hilang Ting hilang Hilang Nama Allah yang dihadapin kok. Dia ngadap sama Allah Ini satu contoh Ada lagi seorang sufi Orang soleh Orang soleh itu Memang ya aneh ya Kadang ya duit yang gak punya Penampilan biasa Tapi banyak orang jatuh cinta Banyak orang mengeluh-eluhkan Sandalnya pun gak boleh tercecer di mana-mana, ada yang ngamankan sandalnya. Jalan kaki, ada yang berhenti, boncengkan ini kan aneh ya. Itu orang-orang soleh ya seperti itu. Nah, akhirnya ada satu raja cemburu, raja cemburu. Ini orang soleh ini kok lebih dicintai oleh rakyat ketimbang aku itu. Ya wajar, orang raja kan pengin dicintai rakyatnya. Kenapa rakyat mencintai dia tidak mencintai aku? Ini harus saya bunuh orang soleh ini biar rakyat cinta sama aku. Maka diumumkan sama raja, pengumuman eh, ini orang solehnya akan saya adu dengan macan kerajaan. Ini rajanya suka melihara macan dan macan raja ini terkenal ya gede, garang. Akhirnya penonton di alun-alun orang soleh ditaruh di kandang di samping kandang macan berjejer. Ditaruh di kandang di samping kandang macan, berjeruci gitu. Nah, Raja juga umumkan, diumumkan sama Raja, macan ini sudah seminggu tidak saya kasih makan. Bayangkan, kira-kira kalau macan seminggu enggak dikasih makan, ketemu Edwin. Kira-kira bagaimana? Bilang Mas Edwinnya itu. Gemuk ya. Mas Edwin itu kan gemuk ya. Imut-imut gitu ya. Terus macan ini mencium aroma darah. Kira-kira bagaimana itu? Pow! gitu ya. Enggak <gulang> tenang itu macan ya. Lainnya orang soleh ini dihadapkan pada macan yang dilaparkan seminggu. Tidak dikasih makan selama satu minggu. Pintu dibuka. Penonton penasaran. Menang mana ya? Macan lapar menghadapi orang soleh. Hasilnya, macannya menuju. ya Bergerak menuju kandang orang soleh. Kerangkeng kurungannya orang soleh tadi. Kemudian, menjilati tubuh orang soleh. Misalnya orang solehnya Bip Muhammad kan pantas. Misalkan ya dijilati sama macan. Jilat tubuhnya. Orang solehnya khusyuk duduk saja, nyantai, enggak ada perubahan di wajahnya. Lah macannya cuma jilati terus duduk bareng. Jejer gitu ya. Yang satu zikir, yang satu cuma melihatkan gitu ya. <laughs> Melekat kuat. Macannya begitu. Berjam-jam seperti itu enggak ada perubahan. Rajanya saja malas nonton apalagi ra rakyatnya. Rakyatnya bubar satu per satu. <cuk> enggak menarik ini tontonannya. Ya berarti kan imbang nih skor satu sama satu nggak ada yang menang nggak ada yang kalah. Akhirnya macannya diambil lagi orang solehnya diajak dipanggil raja, diinterogasi. Kamu tadi pakai jurus apa kok sampai macan saya yang sudah saya laparkan satu minggu ternyata dia nggak makan kamu, justru lulut anteng depan kamu. Jawabannya orang soleh itu rana ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain ngapa bagaimana? Saya tadi cuma bayangkan, saya itu kan lagi ngadep Allah. Saya bayangkan ini macan ikut saya ngadep sama Allah Ta'ala. Jadi saya tidak sempat mikir macan, ya. saya yang pikirin Allah. Oh begitu, iya. Terus kamu bisa tenang-tenang, cuma tadi saya sempat pikiran sedikit. Pikiran apa? Saya itu buka-buka kita pikir tidak ketemu dari tadi. Hukumnya apa ya kira-kira? Air liur macan, lah itu saya belum tahu. Nah, itu yang buat saya resah. Bayang, no, didilati macan yang dipikirkan aja sepura itu masih ada yang seperti itu di sini di sini ada saya pinjemkan punyanya juruk satu nanti. Kalau gaya gitu kan ya. Oh bisa Beb. Ayo tak ajak juruk gitu kan. Ya. Kemah-kemah sama macan Biasa dapat daging ini kok ada daging yang empuk gitu ya. Kemah-kemah. Bisa paham maksud saya? Jadi orang-orang saleh itu mereka hatinya udah, sudah sudah dapatkan cintanya Allah. Sayangnya Allah. Jadi enggak ya, enggak takut apa-apa gitu loh enggak takut sama yang menakutkan dan dan tidak tidak terbuai dengan sesuatu yang yang orang lain terbuai. Sudah cukupmu dicintai Allah. Boleh saya kasih contoh? Coba sebutkan nama nama nama di dunia ini yang kira-kira paling cantik lah. Yang, yang saya enggak tahu. Mungkin ada yang tahu yang hadir? Perempuan dah zaman sekarang jangan zaman dulu demi mor camilah apalah gitu ya po atik po atik katanya coba lagi Pak nama wanita-wanita yang cantik saya mau ngasih contoh ya kalau saya ambil contoh zaman dulu kan enggak masuk enggak masuk apa namanya susah kita mau menerapkan di akal kita udah di televisi itu kan banyak artis cantik-cantik banyak kan banyak dia nah, ambil misal salah satu artis yang paling cantik. Misal ya, Miss Universe. Dianggap ini namanya Miss Universe itu kan. Wanita yang paling cantik di dunia menurut versi orang yang buat kontes itu. Paling ngayu. Ini ada satu orang semanggi. <laughs> satu orang semanggi. Kok tiba-tiba dicintai oleh Miss Universe tahun 3000 Masai? Woi, oh ya, kalau sekarang nanti kan tersinggung yang sekarang nanti saya dianggap pelecehan kan repot ya, Miss Universe tahun 3000, Masai mencintai dia, ya, dan dia merasakan sayangnya Miss Universe itu buat dia luar biasa. Nah di kampungnya itu orangnya nggak ada yang nggak ada yang cantik, secantik cantiknya kalah cantik dengan wanita tersebut. Pertanyaan saya. Apakah dia masih merasa butuh dengan kecantikan yang lain kalau udah punya yang yang sangat cantik, sangat sayang, sangat baik sama dia? Umumnya ngomongkan sing ono wis levele Jauh, kelasnya jauh, kelasnya jauh, kelasnya jauh. Sehingga dia enggak butuh kepada yang lain ditawari, "Kilo ayu, cepet." Ah, "Iki ayu, iya gua awakmu ayu, buat kamu cantik, buat saya ini nyepet-nyepeti sawangan." Buat mata saya gak enak yang model begini. padahal itu cantiknya luar. Biasa kenapa? Karena sudah bersama yang sangat cantik. Atau sebaliknya. Perempuan bersama yang sangat kan? Ganteng. Jadi lihat yang ganteng, biasa-biasa itu -biasa anggapannya ngotorin pandangan. Nah bayangkan orang yang sudah bisa melihat kemaha cantikannya. Allah kemaha indahannya. Allah merasakan cintanya. Allah merasakan sayangnya. Allah apa masih butuh sayangnya orang lain? Paham ya? Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim Itu begitu Allah menunjukkan keinginannya Untuk memberi manusia Kasih sayang Karena kalau orang cinta enggak ngasih hadiah itu palsu Makanya Rasul bersabda Kalau kalian ingin saling mencintai Tahadaw tahabu Salinglah memberi hadiah Nanti kalian akan saling mencintai Kasih hadiah nanti saling mencintai Tanda, tanda cinta itu ha? Hadiah Makanya orang-orang yang cinta pada Rasulullah SAW, mereka berupaya memberi hadiah pada Rasulullah SAW. Dengan membaca solawa, dengan menyusun syair, ya kan? Terus sahabat ngarang syair, Tola al badaru alaina, tanda cinta, ngarang syair. Zaman sekarang kita tanda cinta, buat maulid. Kalau ada orang bilang, kenapa buat maulid? Oh cinta kok. Tanda cinta, pasang foto ulama gitu misalnya, itu tanda tanda cinta tanda cinta kasih hadiah. Lah Allah cinta pada hambanya. Allah ngasih hadiah kita dulu sebelum kita minta hadiah. Sudah kasih sama Allah. Lah orang-orang soleh bisa merasakan semua itu. Lah apakah masih butuh pada pujian manusia? Apakah masih butuh pada sayangnya manusia? Jadi sebetulnya di hadapan manusia tuh orang-orang soleh cuma berbahasa basi. Pantasnya jadi manusia tuh disayangi yo. Gayanya krosol disayangi Jenis tiada tempat lagi untuk ha hatiku Tidak punya tempat untuk kalian-kalian Orang selesai begitu Hatiku sudah tidak punya tempat untuk kalian Kalian sudah tidak ada cinta Untuk kalian semua Karena cintaku sudah direnggut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nanya Bayangkan toh sudah enak ya nah. Tapi kita Sudah ngelakoni belum Belum lah kira-kira pengin enggak ngelakoni? Pengin. Pengin. Siap latihan? Yang yang siap yang di atas loh ya. Ya. Latihannya amalan Rasul, bangun tidur syukur. Ingat semua nikmat Allah kalau pagi. Apa itu? Nanti kan kerasa cintanya Allah. Pagi apa? Kita akan kerasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Akan terasa betul itu. Karena pagi itu awal kita melek seger-segernya. Seharusnya kita akan semakin mencintai anak kita. Seharusnya, seharusnya kita akan mencintai, semakin mencintai pasangan hidup kita masing-masing. Seharusnya, seharusnya tiap hari kita akan semakin cinta pada orang tua kita. Kenapa? Karena ketika kita tahu orang tua ini hadiah dari Allah Pasangan hidup hadiah dari Allah Anak hadiah dari Allah Kita akan merasakan Oh ini toh cintanya Allah Ini cintanya Allah Aku dikasih orang tua Ini tanda cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai seperti yang Jumat -Jum lalu saya sampaikan Dikasih musibah itu dia katakan Tanda cinta dari Allah Maka ada sebuah film Tuh judulnya apa ya, Ketika Tuhan jatuh cinta Ya kan? Kurang lebih begitu judulnya. Judulnya kan ngeri. Tuhan jatuh cinta. Ketika Allah jatuh cinta, ya itu. Dikasih ujian. Itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa Nah Kita selama ini sudah dicintai Allah, tapi tidak merasa kan ruginya luar luar biasa. Sampai di sini jelas? Mohon maaf. Saya ngobrolnya ini muter-muter di sini. Tidak ya? saya naikkan dulu. Kenapa? Karena kalau kita tergesa-gesa naik, yang ini terlewatkan neman-neman. Ini tuh intinya hidup. Saya itu mau hidup susah. Saya mau hidup susah. Karena saya yakin Allah tidak akan pernah menyusahkan saya. Karena susah yang saya anggap susah, itu tidak susah. paham? Yang gak enak yang saya anggap gak enak, itu bukan tidak enak. Sebetulnya itu eh, enak. Maka kita didik diri kita ini, tidak ada yang susah, tidak ada yang tidak enak. Semuanya enak. Walaupun secara dhuhir, itu memang tidak enak. Jelas? Nah. Kemudian Allah ngasih itu ada dua jenisnya. Satu dhuhir, satu batin. Nama Allah ada ar-Rahman, ada ar-Rahim. Para ulama mengatakan Ar-Rahman itu simbol dari Allah yang suka memberi yang dhohir-dhohir. Kasih laut, kasih gunung, kasih ketampanan, kasih kecantikan, kasih pangkat, kasih kekayaan, kasih pengikut, kasih ketenaran. Ini semuanya dhohir. Itu simbol dari nama Allah Ar-Rahman. Allah yang suka ngasih, yang dohir, dohir. Sementara Allah juga punya karunia, ngasih, yang sifatnya batiniah, Sifatnya batin tersembunyi. Sifatnya tersembunyi. Nah, pemberian Allah yang sifatnya tersembunyi, itu berasal dari nama Allah Ar-Rahim. Allah ngasih keimanan. Allah ngasih keislaman. Allah ngasih ma'rifah. Allah ngasih rasa tentrem di hati, karena bisa dekat dengan Allah. Allah ngasih rasa enaknya berzikir, Allah ngasih rasa enaknya takbir ketika sholat. Rasa-rasa-rasa macam-macam itu yang sifatnya batinnya. Dari sifatnya Allah Ar-Rahim. Nah untuk Ar-Rahim ini Allah berikan khusus lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin Wal Muminat. Kalau Ar-Rahman yang kafir pun dapat. Yang Ar-Rahman yang kafir pun dah dapat. Makanya jangan heran. Wong kafir kok isosugi yo. Ya. Orang kafir boleh dia kaya, tapi tak mungkin dia bisa merasakan nikmatnya solat. Kan gitu. Orang kafir boleh dia pangkatnya tinggi tapi dia tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya la ilaha illallah. Loh, di hatinya enggak ada. Ya, yeah. di hatinya enggak enggak ada, dia enggak dapat. Orang kafir boleh dia mendapatkan segala-galanya, tapi tidak mungkin dia mencicipi nikmatnya surga. Bet ini ya. Sifatnya bet ini ya. Enggak mungkin dia ada, dapat. Tapi kalau muslim bisa dapat dua-duanya. Sugih yeah. ya Ya. Dapat nikmat hati juga B? Bisa. Melarat. Miskin. Muslim. Ya mungkin. Emangnya kalau udah Muslim gak boleh miskin. Karena buat Muslim yang sejati kaya dan miskin itu gak ada bedanya. Oh, jangan protes. Bip. Saya mau nanya sekarang. Emas sama batu tuh bedanya apa? Hah? emas 24 karat, sama batu kerikil yang di depan situ, bedanya apa? Hah? Karena ada yang mau beli mahal. Betul kan? Ada yang mau beli mahal. Sekarang saya mau nanya, saya akan buktikan emas sama batu itu sama. Dalam kondisi tertentu, tidak ada manfaatnya. Boleh saya kasih contoh? Ya... Misal ada seseorang bawa emas 30 kilo. Bawa emas 30 kilo naik kapal. Naik kapal. Kapalnya bocor. Kapalnya bocor. Di situ dia juga bawa batu. Ya bawa ba batu 30 kilo. Kapalnya bo bocor. Dikasih tahu sama anak Kalau pengen selamat Seluruh barang harus dilemparkan ke laut Saya mau nanya Kira-kira pilih Ngelemparkan dirinya atau emasnya? Emasnya Emas dia lemparkan Batu juga di dilemparkan Berarti batu sama emas nilainya sama atau enggak sama? Sama sama nggak ada manfaatnya karena yang dibutuhkan selamat yang lebih ceto terdampar di padang sahara tidak bisa makan tidak bisa minum punya emas satu ton saya mau nanya ya manfaatnya itu emasnya satu ton nggak manfaat kan tidak manfaat, apa terus akan Oh emas satu ton Tidak man, manfaat, yang dibutuhkan apa? Makan atau mie Minum oh, Dia terdampar, tidak bisa apa-apa ya, Yang dibutuhkan nih, ada orang yang ngasih makan Ada orang yang ngasih mie, minum Buat orang-orang yang soleh Emas itu bukan cuma Dalam keadaan kepepet Dalam segala keadaan emas sama batu Itu sama Bisa kita seperti itu belum, makanya enggak dikasih sugi sama Allah Ta'ala. Sebab kalau belum bisa dikasih sugi, mesti bahaya itu akhiratnya. Bahaya akhiratnya. Jadinya sombong, jadinya nguat-nguat. Kelong nanti bahaya. Sedekah, sedekah sedikit dihitung, dikalkulasi kok. Ini kalau sehari sekian, satu bulan sekian, wah kelongnya sekian, tambah melarat aku. Kalkulasi. dia. Ibarat orang soleh. Zahab, emas Sama batu itu Podol Sa, Sama, sehingga orang soleh Dikasih kedudukan miskin Sama dikasih kedudukan kaya, buat dia Sama Sebab orang kafir Juga bisa kaya, juga bisa mis, Miskin, sehingga Buat orang soleh jadi kaya, itu enggak penting Jadi miskin juga tidak jadi ma, Masalah yang penting Saya bisa merasakan nikmatnya Iman bisa merasakan nikmatnya iman. lah sementara kita ini hidup jadinya bodoh, sing digolek, win nikmat sing wong kafir duit. saya mau nanya, kalau manusia yang paling dibenci Allah sama Allah dikasih, berarti yang dikasihkan yang dikasihkan itu sesuatu yang disukai Allah atau nggak ada artinya buat Allah? tak ada. Biar cetoh. Kamera action. oh ya. Nah, ibu ya. Kalau ada manusia dibenci sama Allah dengan sebenci-bencinya. Sebenci-bencinya. Orang kafir itu kan dibenci Allah. Nah, jahannam, khalidan. Kekal di neraka jahannam kalau meninggalnya tetap ka kafir. Tapi sama Allah kau masih dikasih duit, masih dikasih emas, masih dikasih intan, masih dikasih jabatan, masih dikasih pangkat, masih dikasih pengikut, berarti jabatan, pangkat, pengikut, emas, intan, berlian buat Allah itu ada nilainya enggak? Tidak, ah? tidak ada. Lah kalau kita pinter, kalau kita pintar, sesuatu yang dianggap Allah enggak ada nilainya itu dan pasti enggak ada nilainya. Buktinya yang kafir dikasih kita mau capek-capek nyari atau kita Nyantai saja. Seharusnya nyantai saja. Neng opo, Allah orang penting. Kalau penting, enggak mungkin si kafir dikasih sama Allah. Lewi yang kafir-kafir dikasih. Berarti ini tidak pun penting. Neng nah, yang enggak dikasihkan Allah kepada orang kafir apa? Nekmatnya solat, nekmatnya puasa, ya kan? Enggak dikasih, enggak dikasih. Nekmatnya memuji nabi, enggak dikasih. Seharusnya hidup kita nyari itu. Lah karena kita ini salah, salah yang enggak penting kita kejer. Yang penting tidak dikejar, makanya hidupnya sengsara sebelum sengsara. Paham lo? Enggak di sana kan ada kesengsaraan lagi toh? Jadi sudah sengsara sebelum sengsara. Lain dengan orang-orang soleh dia gak mau ngejar itu yang dikejar apa yang Allah tidak bagikan kepada semua orang. Yang Allah kasihkan pada orang khusus. Misal saya kok ngejum macam-macam. Berarti ini biasa toh? Terus ada satu saya kasih tahu, Kamu gak usah ikut ngambil. Sudah saya siapkan menu khusus buat kamu. Berarti yang saya siapkan ini istimewa atau gak istimewa? Istimewa. Sudah saya kasih tahu begitu. Kamu gak usah ikut terbutan. Di dalam ada yang buat kamu khusus. Orang tadi masih ikut rebutan. Kira-kira saya senang ta Jengkel? <tuk> Jengkel ana? Lah, kira-kira orang itu siapa? Ya kita ini. Sudah kasih tahu semua Allah ta kae i swarga, ta ganjaran, ta kae i tentrem, ta pena. Oh, pena. Aja rebutan donyo. kaya wong sing tak jung donya kae. Betul kan? Jangan rebutan dunia seperti orang-orang itu, jangan. Aku kasih kamu yang khusus, tak simpenkan buat kamu. Ambil dengan sholat. Ambil dengan zikir. Ambil dengan bekti pada orang tua. Ambil dengan menyayangi pasangan hidupmu. Ambil dengan menyayangi anakmu. Tak kena nanti, kule ona nenggunu. Nah kita ndak. Orang ketua anjing di rumah, you know, juhu. Masih dalam rumah, iya kalau ada. Saya dibohongin gimana? kan repot. Nih. Tiwas saya nanti masuk rumah, ternyata, oh maaf, stop, habis. Ah, mumpung ini ketawaan ceto-moto, ya, kelihatan depan matanya ambil dulu saja lah. Nah, kalau gitu sama manusia, saya nyenenkan tidak percaya saja saya, rojok gelo. Apalagi Allah yang maha benar, tidak mungkin keliru, dibegitukan hambanya. Kira-kira nah, bagaimana? Makanya Allah mengatakan lah insan kertum lansidanak mula inkafertum inna alladhi lah jadi kan seperti itu nah, Allah ni sayang kepada kita kita enggak suruh rut sama yang rut rut, enggak suruh sibuk sama yang sibuk sibuk, disuruh sibuk cuma sama Allah Taala mesti setan PCI, dah ya, tu suruh pingan gopobip bayar SEP Tripun hidupnya bagaimana bayar SEP-nya bagaimana mana nanti biaya hidup saya dari Mana Nah itulah Proses hidup kita yang salah sejak kecil Sehingga sampai gede ini Cara mikirnya, pola pikirnya juga sah. Salah Mau bukti? Mau? Mau bukti? Ya, cerita yang sederhana saja Sudah dengar cerita ini Bolak balik tapi akan saya ulangi lagi Cecak itu Rezekinya apa? Nyamuk, lalat dan kawan-kawan, betul. Iya. Terus cecak hidupnya di mana? Di tembok, dinding, atap, betul. Nyamuk, mabur. Cecak punya sayap tidak? Kalau saya jadi cecak dan saya boleh protes pada yang menciptakan saya, saya akan katakan pada pencipta saya. Naudzubillahinilahik. Kita nggak boleh protes kan? Kalau boleh protes saya akan katakan, wahai yang menciptakan aku, sungguh engkau tidak adil. Masa aku cecak di tembok, dikasih makan nyamuk yang bisa terbang. Aku gak punya sayap. Gimana caranya aku makan itu? Betul kan? Tetapi ada gak cecak mati kelaparan? Tidak ada. Coba jangan bunuh cecak itu. Mestikan perutnya gendut-gendut, mirip saya gini. <laughs> gendut gitu kan perutnya. Ini gendut cuma perutnya toh ini. Kalau Afiq Muhammad perutnya gendut. Tangannya gendut. Alhamdulillah. Kan imbang cakep. Kalau saya kan seperti busung lapar. Tidak <laughs> cakep gitu. Kalau beliau masih cakep gitu. Boleh dilanjut. Ternyata cicak itu gendut-gendut. Dan cicak itu kulitnya bagus Pak. Ba? Bagus. Makannya santai. tidak Pak. Itu kan. Santai. Dari tembok ke tembok. Jalan gitu. Dia enggak memikirkan rezekinya dari mana, dia taat sama Allah. Dah tugas kamu jalan-jalan di tembok, ya aku melakukan. Dan nanti nyamuknya bagaimana urusan nyamok, aku yang urus bukan urusanmu, betul kan? Nah, maka sama Allah dikasih. Nah kita ini dikasih, tapi Allah ngeyel. Urusanmu sholat, urusanmu puasa, urusanmu pekte, urusanmu baik, urusanmu senyum, urusanmu sedekah, urusanmu di. Likir, urusan kamu belajar Itu urusanmu, jangan nanya urusanku Urusanku ngasih rezeki sama kamu Itu urusanku Betul kan? Kita ngeyal Nah kalau saya sholat terus, nanti terus makannya Dari mana? Ya tekom mulut masak makan pakai Dari kuping? Gak ada tuh ya Makan nah, ya dari mulut Kecuali di infus lain kan ya Tapi kan gak disebut makan Apa? Di infus, beda Mudeng maksudnya Rasakan tuh, Allah tuh sayang dirasakan. Allah sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ngasih nikmat. Nikmatnya ada yang dohir, ada yang batin. Sudah yang dohir ini gak usah dipikir, gak usah dioyak, gak usah dikejar. Lakoni aja hidup dengan ibadah. Nah, ya, bib apa gak kerja? Selain ngomong, sopo. Bukan, kerja kan termasuk perintahnya. Allah kan suruh kerja, tapi gak usah rebutan, kaya selain kerbutan. paham Direwangi ngapusi, betul kan? Oh tak takut ngapusi. Direwangi ninggalkan solat. Wah nanti saya kalau saya buat solat nanti itu orangnya keburu pergi, solatnya diganti ditinggalkan, nyepelekan solat, nyepelekan ibadah, betul kan? Direwangi buka tokonya itu sampai jam 12 malam, ya setiap hari biar banyak rezekinya. Akhirnya masjid tidak disentuh. Ini yang salah. Ini yang salah. Kalau dengan kerja ya bagus ya bener. Tapi kerja seperti cecak tadi loh nyantai mau melaku-melaku, tembok selesai. Maksudnya waya kerja ya kerja. Solat-solat pikir-pikir. Pengajian-pengajian artinya buat mantep gitu loh. Maksud aku kalah karo cecak. imannya ngececak luar biasa. Imanku karo cecak kalah. Malukan gak itu? Ya, malukan. Cecak gak punya akal seperti kita kok. Akal cecak itu kan tidak seperti akal bulus. Kalau bulus kan lumayan ya. Kancil itu lumah, lumayan. Kalau cecak itu pikirannya kan cuma jalan-jalan. dapat nyamuk. dapat seperti itu. Kalau kita kan tidak disuruh mikir yang macam-macam tentang kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini luar biasa. Legi itu kok tidak yakin. Terakhir. mumpung ada Membongadapi Muhammad. Biar menambahkan sedikit atau banyak ya. Nanti terus saya mau kasih pengumuman Setuju? Ibu-ibu ya. di atas nyaman atau gak nyaman? Padahal baru begitu nyaman Ini termasuk orang-orang bersyukur <tuh> ya kan, Padahal ya seperti itu Tapi ya nyaman Doakan insyaallah nanti awal April Sudah bisa dicor Doakan ya insyaallah Setuju? Jangan setuju gak setuju harus dicor pokoknya <tuh> Paham ya? Ya, insyaAllah begitu Ini ada Pip Muhammad Munggu Pip, ditambahi Bip. Siap Bib? Siap tidak siap Pokoknya harus ditambahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmduhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiru, wa nagudu Billahi min shururi anfusina, wa syiati akmalina. Ma yahdillah, falamu dillallah, wa ma yudllil, falahdillah. Allahu ma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babirahmatillah 'adada ma fi ilmillah sholatan wassalaman daimaini bidawami wa wa Sebenarnya tadi pengennya saya duduk aja enggak usah berdiri karena kalau berdiri kelihatan gemuk soalnya. <laughs> Tapi yang jelas kalau saya ini gemuk dan saya... Enjoy-enjoy saja... Anti-diet kalau ini... Karena gemuk adalah tanda bahagia... Jadi jendengkan kok ketika ini... Terus kuru-kuru berarti... Susah ini... Adirin yang dimuliakan Allah... Bapak, Ibu, para pemirsa... manapun anda berada... Jadi yang sudah disampaikan... Oleh beliau tadi... Sesuatu yang luar biasa Ar-Rahman, Ar-Rahim Ar-Rahman Kenapa kok Ar-Rahman itu Pasti lebih didahulukan dari Ar-Rahim Ada beberapa pendapat dari para ulama Mengatakan Bahasanya Ar-Rahman itu Karena Kalau dalam ilmu Nahweh itu Hurufnya yang diperlukan itu lebih banyak Maka maknanya pun juga lebih luas Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na Sama-sama dari kata rohima atau merahmati Atau kata rohmatan Itu juga artinya sama merahmati La rohman itu sifat Allah memberi nikmat, Tapi nikmat yang umum-umum sekalipun orang kafir juga dikasih Kemudian arrohim itu memberi sifat tapi nikmat yang khusus-khusus Khusus untuk manusia-manusia Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Nikmat atau rezeki itu Ada yang sifatnya hisi Ada yang sifatnya maknawi Yang sifatnya hisi itu Contohnya mungkin yang ada Di kantong jenengan Bawa duit tidak ini? Nah, itu Itu termasuk nikmat yang sifatnya nyata Jenengan mungkin naik motor Itu nikmat yang sifatnya Nyata. Mungkin naik mobil itu juga nikmat yang sifatnya nyata. Entah mobilnya sudah lunas, belum lunas. Pokoknya kalau dinaiki berarti sudah dapat nikmat. Itu nikmat yang sifatnya nyata. Ada lagi nikmat yang sifatnya maknawi. Rezeki yang sifatnya maknawi. Contoh rezeki yang sifatnya maknawi, hati tenang. Ini jarang ada yang punya. ini Banyak sekarang ini orang yang kelihatannya Kok kayaannya luar biasa Mungkin miliaran duitnya Gak tahu utangnya berapa Pokoknya duitnya banyak Tapi kalau mau tidur itu Harus pakai alat bantu minum obat tidur Baru bisa tidur Itu pun tengah malam juga bangun Langsung ambil telepon Tanya ini sahamnya naik apa turun ini Ini kira-kira hidup yang seperti ini Sekalipun duitnya banyak Nikmat apa gak nikmat? Gak nikmat long tidur itu istilahnya kita jenengan ini lebih butuh sama tidur atau sama makan? Jangan gaya dua-duanya gitu <SILENCIO> Tapi kan istilahnya kan banyak orang bisa menahan lapar tapi jarang ada yang bisa menahan kan kantuk. Makanya pengajian lapar itu masih bisa ditahan. Tapi kalau pengajian ngantuk bablas biasanya. Wetangi-tangi rampung pembagian nasi baru bangun biasanya. <laughs> oh pas ini coba-coba Jum lagi ini. Itu ada yang namanya nikmat yang sifatnya maknawi tadi. Tak bayangkan orang yang kaya kaya yang kelihatannya kasurnya aja mewah, tempat tidurnya mewah, kamarnya mewah, full AC kalau perlu. Ternyata untuk tidur dia harus dibantu dengan obat. Tidur, apapun, nah, bandingkan Coba sama tukang becak, kadang-kadang Jam 2 siang, panas-panas Di becaknya tidur Sampai ngiler-ngiler Berarti hidupnya lebih nikmat mana? Lebih nikmat Tukang, becak, makanya Mulai besok jenengan becak semuanya Bukan berarti becak semua. tapi ketenangan Hati ini bukan dimiliki Oleh orang-orang kaya Tapi semuanya orang Bisa memiliki Bukan, bukan semua orang. Orang-orang pilihan Allah. Kemudian sifat, yaitu nikmat, bisa menikmati solat. Nikmat sama Allah, bisa istiqomah tahajud. Itu nikmat. Mahal itu dibeli, nggak bisa itu. Bisa istiqomah tahajud, bisa istiqomah cari ilmu, punya rumah tangga yang sakinah mawadah warohma. Ini nikmat yang sifatnya maknawi lah untuk mendapat nikmat yang sifatnya hisi atau nikmat yang sifatnya maknawi, menurut ulama ada dua cara-caranya beda Kalau ingin nikmat-nikmat yang sifatnya hisi, maka makmurkan waktu setelah solat subuh sampai terbit matahari. Telubani hadis atau perkataan sahabat dikatakan orang mengisi waktu subuh. ...sampai terbit matahari dengan ibadah... ...itu lebih mendatangkan rezeki... ...daripada keliling kesana kemari cari rezeki. Itu memanfaatkan ini waktu. Ini habis subuh itu kan... ...waktu berat-beratnya mata ini kan. Berat-beratnya mata justru jenengan paksa... ...jenengan entah baca Al-Quran... ...entah dengarkan pengajian... ...entah hadir majlis taklim... ...entah mungkin baca wirid, baca fikir... Itu mendatangkan rezeki yang sifatnya hisi. Dari subuh sampai terbit, mata, dari terbit matahari, jangan langsung tidur. Tunggu kurang lebih sampai matahari terangkat seukuran tombak. Kalau terangkat seukuran tombak itu kalau dalam ilmu falak kurang lebih 4 derajat. 4 x 4, 4 derajat itu 1 derajatnya 4 menit. Berarti 15 menit, baru itu masuk waktu sholat. Tuhan, jendengan sholat Tuhan, setelah itu silahkan tidur sampai sore tidak ada masalah. Yang kedua, yang kedua, kalau ingin dapat rezeki yang sifatnya maknawi, mengisi waktu sebelum maghrib. Sebelum maghrib, diisi dengan ibadah, maka ini mendatangkan rezeki yang sifatnya maknawi. Ada empat waktu yang dikatakan, ini empat waktu ini kalau diisi dengan ibadah, maka sisa waktu kita 24 jam, insya Allah banyak barokahnya dibanding tidak ada barokahnya. Karena... Ini muncul dari khilaf para ulama tentang munkar dan nakir. Tentang rokib dan atit. Merokib dan atit. Kan ada mengatakan rokib itu pencatat kebaikan di sebelah kanan. Ya. Atit itu di sebelah. Ada juga mengatakan enggak ada rokib atit kanan. Ada juga rokib atit kiri. Ada lagi mengatakan enggak rokib atit itu sifatnya sifat-sifat giliran. Ada Rokib Atid dar, nyatet dari subuh sampai maghrib Kemudian naik laporkan sama Allah. Diganti lagi Rokib Atid nyatet dari maghrib sampai subuh. Ada pun malaikat yang selalu bersama kita. Namanya Malaikat Hafadah. Itu pendapat dari ulama begitu. Kemudian ketika Malaikat Rokib Atid ini. Dia bawa catatan amal kita dari subuh sampai maghrib Maka sama Allah dilihat. Kalau awalnya... Setelah subuh atau sebelum maghrib diisi dengan ketaatan, maka yang diantara itu dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari maghrib sampai subuh juga demikian. Nanti ketika subuh ganti dia bawa laporan ke atas dari maghrib sampai subuh ini. Kalau maghrib, besmaghrib taat. Sebelum subuh, oh ternyata bangun berbuat ketaatan. Kalau bangun nonton liga champion misalkan, lah ini enggak berbuat ketaatan ya berarti. Jadi kalau dengan lihat liga champion, sisan sekalian tak hajud. Itu ternyata mahrif taat. Udah sebelum sebuah juga taat. Maka diantara itu dosa diampuni oleh Allah subhanahu. Wa ta'ala semoga kita semuanya mendapatkan nikmat. Yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Dan dijadikan insya Allah dunia hanya ada di tangan kita. Tidak ada di dalam hati. Kita amin. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakullahi Ya, Alhamdulillah. Jam 10. Kurang 5 menit ya kurang 4 menit insyaallah barokah ya amin Allahumma amin selanjutnya pengumuman jangan lupa ini hari Jumat berarti besok hari Sabtu berarti lusa hari Minggu hari Minggu jam 9 pagi tanggal 15 Maret jadi Minggu besok jam 9 pagi sampai jam 1 Siang di Majlis Ar-Rawdoh ini diselenggarakan bedah buku Di sini ya Di Majlis Ar-Rawdoh Jangan salah Bukan di tempat lain Banyak yang nanya soalnya Di Majlis Ar-Rawdoh diselenggarakan bedah bu, buku Dan launching buku terbaru Saya yang berjudul Sehari bersama Rasul salam, Sehari bersama Rasul Kemudian Ada nanti doorpress buat yang beli buku di sini nah. kalau belinya di tempat lain nggak ada doorpraise nya yang beli buku di sini 15 Maret besok ada doorpraise kesempatan dapat hadiah tambahan buat yang beli buku doorpraise nya apa di antaranya Meccicom, Kompor Gas dan kawan-kawannya ya dan kawan-kawannya barang-barang nah, yang tidak terlampau mahal tapi bermanfaat Sepanjang hari Untuk kebutuhan rumah tangga Sehingga dokter saya insya dikit ada beberapa item yang lumayan Sebagai bentuk tadi Wujud untuk Menimbulkan rasa cinta kepada majlis ya, Rasa cinta kepada Majlis Hasil dari penjualan buku itu Kita kumpulkan Untuk melunasi kekurangan Pelunasan tanah majlis Ar-Rawtoh Sampai hari ini itu kekurangannya sekitar 1,3 M Ya, 1,3 M Insya Allah 15 Mei wajib dilunasi Dan insya Allah bisa lunas sebelum 15 Mei Amin Allahumma, amin Saya mau pakai ilmunya Gak mau pakai ilmunya orang-orang yang mi, mikir jadi lakukan yang bisa dilakukan, tapi nyantai. Bisanya buat buku ya, buat buku. Dan seterusnya. E, bagi yang berminat ikut andil, selain beli buku, jadi selain beli buku kok mau ikut andil? Silahkan boleh. Misal mau ikut andil Rp1.000, Rp2.000. Di Masjid Ar-Roda itu kan disediakan gentong amal ya. Buat siapapun yang mau ngelempar ke gentong, boleh. Yang penting jangan saya dilempar ke sana. Sebab cukup tuh buat saya itu gentongnya. Nah, Insyaallah begitu. Terus Jenengan nggak usah bingung makan siang. Besok hari Ahad itu saya sediakan makan siang untuk 3.000 orang Insyaallah. Jadi kalau yang hadir memang sampai 3.000 maka makan siangnya sudah ah, ada beserta minumnya. Bukan cuma makan dok keseretan nanti. Jadi makan sama mie, minum. Mau beli bukunya hadir, nggak beli buku juga hadir. Eman-eman kalau sampai nggak hadir. Bebarengan di hari minggu juga, itu dari jam 7 pagi sampai malam di lapangan kota barat, Yayasan Pendidikan Islam di Ponogoro membuat kegiatan. Ya, ada siwak masal, kemudian ada e, pameran. Ya, ada pameran replika. Replikanya barang-barang atau benda-benda yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditutup di malam hari. Bakdal Isya, ada tablik akbar solawatan bersama Habib Syah bin Abdul Qadir Assegaf. Nanjengan atur, nanjengan atur. Di sini kan dimulainya jam sembilan. Misal pagi ingo-ingo dulu ke kota barat. Ya pagi ingo-ingo kota barat sebentar. Oh kan hadir loh. Ya terus ke sini Setelah selesai dari sini ingo-ingo lagi kota barat. Ya Setelah ingu-ingu, kemudian nanti Duduk manis Setelah Badal E, Ishak Solawatan, misal seperti Itu, jadi semuanya Satu hari itu barokah Karena di Solo ada majlis yang Tidak berbenturan, kalau ada orang nanya Bip kok majlisnya bareng sama Habib Seh Tidak bareng, Habib Seh di malam Hari, Habib Novel di siang Hari, nah itu ada Siwak Masal, siwak Masal dimulai Dari jam 7 pagi jadi ya disesuaikan jadwalnya masing-masing. Enggak -masing. lah ada pameran. Pamerannya sampai sore hari. Jadi justru kita bisa membuat waktu itu baro barokah Itu maksud saya. Jelas? Jelas. Dan usahakan. Uh, solawatan yang di kota barat. Usahakan kalau bisa hadir. Hadir. Ya karena kita. Ahlu sunnah wal jamaah ini. Harus. Bersatu padu Menshiarkan ahlu sunnah wal Jama'ah Jangan saling bermusuhan Dengan ahlu sunnah wal Jama'ah Siapapun orangnya pokoknya kalau ahlu sunnah wal Jama'ah doyan tahlilan Doyan sholawatan Doyan maulidan ya Itu saudara plus saudara plus Karena kalau muslim Alirannya apapun kan saudara kita Muslim tidak doyan solawatan. Muslim tidak doyan tahlilan. Muslim tidak doyan sama zirah kubur para wali al-muslim ahul. Muslim. Muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain. Itu saudara kita juga. Tapi kalau ketemu yang podoh. Kok yodo doyan solawatan. Doyan maulidan dan lain sebagainya. Itu saudara plus. Mestinya terhadap saudara plus. Kasih sayangnya juga. Plus plus plus plus, plus dan... Jangan sampai justru saling Mencaci, memaki Menyalahkan, mengecilkan Mengurangi, mendiskreditkan, Dan lain sebagainya Bukan zamannya Zaman kita ini Zaman cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Saling mendukung Siapapun yang punya ma, majelis Makanya selalu saya sarankan Hadiri majelis-majelis Ahlus sunnah wal Jamaah, apalagi Kalau yang mimpin majlis Habib Syekh bin Abdul Qadir Itu harus lebih didukung Karena itu bukan cuman plus plus Plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus plus Paham ya? Musuh harus saya cetokkan lagi Itu kan plus plus Plusnya bagaimana? Satu, beliau itu cucu nabi Betul kan? Yang kedua, beliau itu anaknya seorang imam masjid yang masjidnya namanya masjid jamii assegaf ya dan imam tersebut meninggalnya sujud dalam sholat jumat ya sujudnya sujud yang terakhir dan posisinya sebagai imam jenengan cari di dunia Keliling dunia dari zamannya sahabat sampai hari ini dari buku yang saya baca belum saya temukan. Ya Dari buku yang saya baca lo ya. Tidak tahu Bip Muhammad sudah menemukan belum. Saya ngomong sama orang, kalau ada yang menemukan tolong kasih tahu saya. Jadi ada berapa sih yang meninggalnya itu sholat jumat jadi imam sholat jumat dalam sujud dan sujud yang terakhir. Plus sebelum meninggal, ngasih tahu keluarganya pamitan dulu. Saya tidak balik, mau pergi, mau meninggal gitu ya. Pamitan dulu, dulu. Itu berarti kan langkahnya luar biasa. Lah ini ayahnya Bip Muhammad itu seorang yang yang punya karomah. Yang punya karo, karoma. Berarti kan, lebih besar plus nya. Plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, Jangan ikut-ikutan orang yang merendahkan ulama. Ya, kalau ada orang merendahkan ulama, berarti orang jelek. Jangan ikut-ikutan. Paham ya? Walaupun ulama itu kok punya kekurangan. Namanya ulama itu manusia. Kalau manusia enggak punya kekurangan, berarti jadi malah ekat. Ya selama masih manusia ya pasti punya kekurangan Pasti punya sa salah Hidup jangan cari salahnya orang Hidup cari lebihnya orang lain Lebihnya kita contoh Kurangnya kita tutupi Dan jangan dicontoh dicon Kalau bisa begitu Insya Allah ahlus sunah wal jamaah ini akan semakin ku Kuat dan semakin hebat Demikian pengumuman yang pertama Tolong nanti ajak ya Keluarganya, temannya, sahabatnya dan lain sebagainya. Yang kedua Hadiri dan ikutilah Harlah NU Yang ke-89 diselenggarakan oleh MWC NU Pasar Kliwon Surakarta Judulnya Santunan Anak Yatim Jalan Sehat dan Pengajian Akbar Untuk pengajian Akbarnya bersama Ulama membangun umat dan Bangsa pembicara K.H. Abdul Rahim Abdul Karim Ahmad Gus, uh, uh, Gus Karim ini ya Ya pembicaranya Gus Karim, termasuk penggerak Jamuro. Ya Gus Karim, salah satu tokoh kita yang ada di Surakarta. Harinya Minggu, tanggalnya 22 Maret, jadi seminggu lagi. Minggu 22 Maret. Waktunya judulnya Jalan Sehat ya jam 6 pagi, bukan jam 12 siang. Ya waktunya jam 6 pagi sampai selesai. Lokasi lapangan Losari Semanggi, Pasar Kliwon. Yang mau ikut biaya infak Rp5000 mendapatkan fasilitas snack. Iya, Rp5000 mau minta fasilitas motor kan ya kacok ya. Ya, Rp5000 fasilitas snack. Tapi hadiah utamanya luar biasa. Hadiah utamanya ada gambar motor, ada gambar TV ada gambar magicom ya kan, ada gambar kompor gas, DVD, ada sepeda, ada kipas angin, ada handphone. Ada macam-macam ini gambarnya. Nah, nanti jenengan dapat yang mana wallahu alam, ya. Diusahakan untuk bisa hadir. Itu motornya motor Suzuki. Ya, motor Suzuki yang tergambar di di sini. NB, berpakaian rapi, sopan, menutup aurat. Pendaftaran yang ingin ikut jalan sehat tadi Ya yang bayar 5 ribu tadi ya Jalan sehat Sekretariat Jalan Bengawan Solo Nomor 6 RT 6 RW 11 Semanggi Atau bertemu atau telepon Dengan A Faruk Nomor telepon 087 087 852 142 799 Ini pengumuman yang ke Dua. Nah yang ketiga Pohon doanya Selain bedah buku di Solo Saya selenggarakan bedah buku di berbagai kota Karena targetnya Dua bulan Ar-Rawdoh harus bisa menjual minimal 20 ribu eksemplar Buku sehari bersama Rasul Ya, Minimal itu ya Untuk melunaskan 1,3 M saya harap jenengan usahakan Cari teman-teman yang juga Pengen ikut beli buku ter tersebut Karena hasilnya untuk pelunasan tanah 22 Maret Buat teman-teman yang ada di wilayah Jakarta Dan sekitarnya ya Tanggal 22 Maret Saya bersama teman-teman Forum Silaturahmi Pemuda Majelis Atau yang disingkat dengan For Sipma ya, Forum Silaturahmi Pemuda Majelis yang ada di Jakarta menyelenggarakan bedah buku Tebig Akbar persis seperti yang di ini. Harinya Minggu 22 Maret, tempat di Masjid Al Munawar Pancoran Jakarta, di Masjid Al Munawar. Waktunya sama, jam 9 pagi sampai jam 1 siang termasuk salat ber jamaah. Bedanya di sini pakai makan, di sana makan cari sendiri sendiri. Paham ya? Jadi jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Nah, teman-teman yang ada di Jakarta, silakan diumumkan dan silakan merapat dalam waktu yang kurang lebih nanti efetif, efektifnya 3 jam akan kita kupas bersama bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam sehingga kita punya gambaran seperti nonton film hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Itu pemahaman yang ke kedua. Nah, yang terakhir doa-doa. Pertama, kita bacakan doa untuk yang sedang sakit. Khususnya untuk Ananda Nabil Qawi El Sahrawi, cucu dari Bapak Lurah Semanggi Ya, Bapak Didik Wahyudi saya ri cucunya yang bernama Nabil Qawi Al-Sahrawi sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat jadi anak yang manfaat untuk kedua orang tuanya manfaat untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan luhurnya dunia akhirat dan juga untuk ibu sri sumarsih sanggra semoga sembuh dari segala macam penyakit yang dideritanya begitu pula untuk ibu berniem semoga penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wataala dan untuk semua yang sedang sakit yang tidak kita sebutkan namanya khususnya diri kita sendiri oleh Allah semoga diberi kesehatan sesehat sehatnya dan tidak datang penyakit setelah itu kesehatan yang bawa ketaatan Allahadzim ya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahimah dari kiamat ini jaya. Karena Abu Dua jaya. Karena setan ini di nasratan yang mustaqim. Kemudian satu lagi al-fatihah untuk sebab saya Yahya Al-Mahdali. Semoga sembuh dari segala macam penyakit yang ditidanya. Dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, kenikmatan dan ketaatan. Waalaikumussalam. Al-fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahmani Rahim. Maadikya madiin yaka. Nabudu yaka. Nastain. Inilah suratul mustaqim. Suratul adzim. Anta naji maghirin magdubi. Anta naji mablatul dinamin. Kemudian untuk rombongan yang akan berangkat Umroh hari Senin 16 Maret yaitu Ibu Sumiom sekeluarga, Kasak Sroyo Karanganyar. Semoga rombongannya beserta beliau selamat sampai Mekah Madinah. Kembali juga selamat umrah dan ziarahnya diterima, hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai umrah yang membawa kebaikan dunia dan akhirah. Al-hadzini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maalikayyamtiin. Ya rabbij'alna al ya Ma ya mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladziina an'amta al 'alaihim. Yang lebih tua, pihaknya hidup malam toh Kemudian untuk Ibu Eka Puspita Setiowsari dan Bapak Samsudin semoga keduanya segera diberi keturunan yang soleh atau solihah yang bisa membahagiakan beliau-beliau dunia akhirat Allahadzimnihaal-Fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya alamin. Alhamdulillah. Ya qana'budu wa al al ya qana'sta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Yang terakhir, saya minta satu al-Fatihah untuk adik ipar saya yang wafat lima tahun yang lalu, kebetulan ini pas lima tahunnya. Semoga Ananda Irfan bin Ali bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussein Ahabshi beserta orang tuanya ayahnya, beserta kakek-kakeknya semoga di alam barzah sana dipertemukan dalam kebahagiaan diampuni segala dosanya, diterima semua amal solehnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan semoga kita kelak semua Bisa menyusul dengan Husnil Khatimah setelah usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keriduan. al wa ala ma Ali, wa ilāhu dhoṭīna Bismillāh al-Fatihah. <tuh> Awwalī bil-lāhi nashā'atunirājīm bismillāhi r-Raḥmāni rabbil alamin. Al-Raḥmāni r-Raḥīm. Ma adkīyām adīn. Ia akan kubudujahkan nistā'in. Ia hidin asuratan nistā'in asuratan adiyyin anta'hid. Walla yārima Terakhir. Waktu itu ada yang SMS saya mau ngasih sumbangan pohon bambu. Boleh ditebang pohon-pohon bambunya. Bagi yang memang punya bambu panjang-panjang dan kemarin dulu SMS diizinkan untuk ditebang. Tolong SMS saya lagi karena SMS ini ada yang kehapus buat mainan tuh kehapus. Insya Allah kita mau persiapan ngecor itu dibutuhkan bambu yang banyak. Walaupun bambunya masih ada. Tapi sebagian besar bambu itu sudah tidak layak untuk menjadi tiang-tiang penyangga. Cor. Jadi yang mau nyumbang bambu, tolong SMS lah lagi. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahibabirahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi.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 Wa samihni fi ma maza wa ma ya'ti. Wa aktubni fi diwani sadati. Wa srukbi sabila najati. Fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ata'ak. Raghibun fi rida'ak. Mustaslimun likadak. Fa aktubni min awliyak. Wa srukbi sabila huda'ak. Wa al bi asfiyak. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين